Subhanahuwataala, kita senantiasa membasahkan lisan kita dengan memuji Allah Subhanahuwataala. Masih banyak Allah Subhanahuwataala memberikan nikmat yang banyak tentunya kepada kepada kita. Dari nikmat memiliki fisik yang sehat masih lengkap berfungsi dengan baik. Ya, ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Matanya masih dia bisa gunakan, telinganya, mulutnya. Dan seterusnya. Kemudian juga nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat agama. Dia Allah masih memberikan taufik kemudahan dalam beramal saleh, masih menuntut ilmu agama, masih sholat, masih membaca Al-Qur'an, membaca zikir pagi dan petang, senantiasa membasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau dia tercebur, kemudian dia langsung bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah nikmat agama yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan tidak semua Muslim, ya. tidak semua orang beriman Allah berikan nikmat agama ini. Ada seorang Muslim yang bahkan tidak solat, wainya tu malas menuntut ilmu agama, ya. malas untuk mencari rizki yang halal, ya. tidak berbakti kepada orang tua, tidak salatul rahim, itu banyak ya, itu banyak ya.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 Uh, akhlak Rasulullah SAW namun sebelum kita memasuki hadis-hadis yang berkaitan tentangnya, kita akan meneruskan tentang akhlak secara umumnya sebelumnya kita sudah membahas makna akhlak dan para ulama banyak mendefinisikan makna akhlak bermacam-macam namun di antara definisi yang mereka utarakan ada sebuah definisi yang mencakup yang mencakup makna akhlak yaitu akhlak arti akhlak mulia artinya adalah badlun nada wa kaful adza wa htimalul adza yaitu mencurahkan kebaikan maksudnya memberikan kebaikan kepada orang lain entah kebaikan harta, kebaikan fisik suka menolong ataupun kebaikan pikiran, ada ide-ide ide-ide yang baru rencana-rencana yang dia berikan kepada orang lain untuk membantu si orang lain ini. Dan juga Akhlak mulia adalah adha, Tidak mengganggu Tidak mengganggu Tidak mengganggu orang yang sedang istirahat Tidak mengganggu orang yang lagi belajar Menuntut ilmu agama, terkadang di majlis ilmu Ketika sudah di dalam majlis ilmu Ketemu teman Dia ngobrol, dia berbicara Itu mengganggu Mengganggu yang mengajar dan juga mengganggu orang yang belajar Maka jangan sampai kita mengganggu Orang yang sedang belajar Orang yang sedang sholat Orang yang sedang membaca Al-Quran Itu Memiliki akhlak yang buruk Kita saja Tidak boleh mengganggu orang secara umum Apalagi mengganggu orang yang lagi beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga adalah Ihtimalul adha menahan diri Untuk menahan diri Dari gangguan Ketika kita didolimi diejek diolok-olok Kita tidak membalas dengan balasan yang serupa Namun kita tahan kita sandang, kita sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk bagian dari akhlak. Maka akhlak mulia adalah satu memberikan kebaikan, yang kedua tidak mengganggu dan yang ketiga adalah menahan diri dari gangguan. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak ya menyuruh memuji dan menyatakan cinta kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Innallaha yuhibbul muhsinin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik Mencintai orang-orang yang suka berbuat baik Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Wallah yuhibbul sabirin Dan Allah mencintai orang-orang yang penyabar Dan sabar termasuk bagian dari akhlak mulia Kemudian Keutamaan-keutamaan memiliki akhlak mulia sangat banyak ya. Kita sebutkan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, maka kita bacakan secara ringkas. Akhlak mulia itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab terbesar manusia banyak masuk ke dalam surganya Allah adalah memiliki akhlak mulia. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidi, Imam Ahmad, dan juga ibnu Hibban, yang dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam surga Suinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsarima yudkhilun saljannata al jannata faqala taqwallah wa husnul kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam surga Maka Rasul menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Takwallah wa husnul khuluk. Bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian keutamaan yang kedua adalah, Akhlak mulia mendatangkan kecintaan dari Allah subhanahu SWT. Maka siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah SWT? Zat yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha penyayang, yang... Allah memiliki segala-galanya. Tentu seorang hamba pasti mencari ridha Allah, pasti mencari cintanya Allah kepada dia. Maka salah satu amalannya agar Allah cinta kepada kita adalah dengan memiliki akhlak mulia. Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan cinta kepada orang yang memiliki akhlak mulia. Seperti firman Allah tadi disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 195. Wahsino, Wa inna Allah yuhibul muhsinin dan berbuat baiklah kalian sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dan juga dalam sabda Rasulullah saw hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Tabrani, ya. kemudian kata Al Imam Al Haythami para rijalnya, para perawinya adalah para perawi sahih Rasulullah saw bersabda, Ahab ibadillahi ilallah Ahsanuhum khuluqan hamba yang paling Allah cintai adalah hamba yang paling baik akhlaknya, hamba yang paling baik akhlaknya. Maka ini adalah salah satu usaha kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memiliki akhlak yang mulia. Kemudian akhlak mulia juga adalah termasuk mendatangkan kecintaan dari kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadikan kita dekat kedudukannya kepada Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, dekat kedudukan kita bersama Rasulullah di akhirat kelak, maka kita memiliki akhlak mulia. Maka senantiasa kita bersifat dengan sifat akhlak mulia. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan dinilai hasan sanadnya oleh Syahal Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahsanukum akhlaqan." Kata Rasulullah SAW "Sungguh yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat di antara kalian kedudukannya dariku atau kepadaku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian." Maka orang yang paling baik akhlaknya diantara kita itulah yang Rasul cintai dan dekat kedudukannya nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak pada hari kiamat. Maka tentunya seseorang yang sering mengucapkan saya cinta Nabi, saya cinta Rasul, maka buktikan, buktikan anda adalah orang yang memiliki akhlak mulia. Maka buktikan diri kita senantiasa melazimi akhlak mulia entah dengan suka memberikan kebaikan kepada orang lain, tidak mengganggu dan juga sabar ketika mendapatkan gangguan. Maka inilah yang dimaksudkan dengan akhlak mulia. Semakin tinggi seseorang akhlaknya, maka semakin Rasul cintai dan juga semakin dekat kedudukannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Tentu seorang yang senantiasa mengikrarkan saya cinta Rasul, saya cinta Nabi Kemudian dia bersyahadat, sering mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah Tentu dia ingin dekat kedudukannya bersama Rasulullah di akhirat kelak Dan juga tentu ingin dicintai oleh Nabi SAW Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwa akhlak mulia salah satu amalan pemberat amal Pemberat timbangan di akhirat kelak Sebagaimana yang kita ketahui Termasuk cakupan beriman dengan hari kiamat adalah apa yang ada di dalam hari kiamat seperti adanya mizan, adanya timbangan, amal soleh yang kita kerjakan, amal buruk juga yang kita kerjakan akan ditimbang. Kalau lebih berat buruknya, kita terancam. Namun ketika lebih berat kebaikannya, maka kita akan selamat. Nah, termasuk pemberat kebaikan di mizan, ditimbangan kelak adalah akhlak mulia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in Athqal fil mizan min husnil khuluq." Tidaklah suatu amalan yang paling memberatkan di mizan daripada akhlak mulia. Maka inilah amalan yang harus kita amalkan berupa akhlak mulia, berupa ibadah kepada Allah, bentuknya adalah akhlak mulia yang nantinya akan memberatkan amalan kebaikan kita pada hari kiamat ketika Allah timbang. Kemudian Kurangan berikutnya adalah akhlak mulia melipat gandakan ganjaran dan pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan juga Imam Hakim. Kemudian uh, Imam Hakim mengatakan sahih ala Sharhul Muslim hadisnya sahih menurut syarat Muslim dan juga disepakati oleh Imam Az Zuhdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat qa'imil lail wa nahar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan mendapatkan dengan sebab akhlaknya mendapatkan apa? Derajat orang yang qiyamul lail di malam hari dan orang yang puasa pada siang harinya. Jadi, seseorang itu akan mendapatkan, akan sejajar dengan orang yang Qiyamul Lail di malam hari dan siangnya dia puasa. Maka, dia akan mendapatkan derajat orang tersebut bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, kemarin kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Azim Al Abadi dalam kitab Awnul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud. Kenapa orang yang memiliki akhlak mulia itu dia Bisa sama derajatnya Derajat orang yang Qiyamul lair dan juga Di siang harinya dia berpuasa, luar biasa ya Di malam hari dia salat tahajud Kemudian di siang harinya dia Berpuasa, kenapa orang yang Memiliki akhlak mulia ternyata Pahalanya bisa, sama dengan Orang yang Qiyamul lair Dan juga orang yang berpuasa Di siang harinya, nah kata Al-Imam al, al Abadi di kitab beliau Dikarenakan kalau orang yang berpuasa di siang hari Dan juga tahajud di malam harinya Maka dia berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri Kan itu berat para jamaah sekalian, berat Malamnya tahajud, siangnya puasa Dia harus mengalahkan dirinya sendiri, sangat berat itu Ya, Jujur, diri kita suka istirahat Apalagi malam ya, malam kan waktu istirahat Siangnya, apalagi siangnya begawi dari pagi sampai sore, ternyata dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengalahkan dirinya sehingga dia bisa bah, dia bisa bangun. Yang mana? Keluarganya orang-orang banyak tidur di jam-jam tersebut. Kemudian di siang harinya dia puasa lagi subhanallah. Malamnya ibadah, siangnya juga ibadah. Jadi orang yang seperti ini, maka dia mengalahkan dirinya mengalahkan dirinya sehingga dia bisa beribadah kepada Allah di malam dan siang hari. Nah, ada pun orang yang memiliki akhlak mulia, bukan cuma dirinya yang dia kalahkan, orang lain pun dia kalahkan dengan akhlaknya. Dan ketika kita berhadapan dengan orang lain, orang lain ini memiliki tabiat yang banyak, yang bermacam-macam, ada yang kasar, ada yang keras, suka membuli, namun kita tetap berakhlak mulia kepada dia. Bukan cuma diri kita yang kita kalahkan, Diri kita kan ketika kita diajak, ingin juga mengejek membalas Namun kita kalahkan diri kita Kemudian juga ternyata kita hadapi orang itu dengan dengan baik, dengan akhlak mulia Sama-sama berjuang Kalau orang yang tahajud, orang yang berpuasa, dia berjuang untuk dirinya sendiri Dia menghadapi dirinya sendiri Namun ketika akhlak mulia, dia juga menghadapi dirinya sendiri Agar sabar, tenang, tidak membalas Namun juga dia menghadapi orang lain menghadapi orang lain sehingga dia apa namanya kalau dia diejek dibuli bahkan mendoakan misalnya subhanallah ini berat nah sehingga karena sama-sama ada perjuangan namun orang yang puasa orang yang tahajud dia hanya berjuang untuk dirinya sendiri namun akhlak mulia dia mengalahkan dirinya sendiri kemudian juga mengalahkan orang lain dengan akhlaknya sehingga dia tidak membalas tidak menjelek-jelekkan dan seterusnya maka Pahalanya pun sama-sama berlipat ganda Bahkan kata Al-Inam Azim Abadi Bal-Rubba Mazada Bahkan orang yang memiliki akhlak mulia Orang yang mengejek dia, memfitnah dia, menggibah dia Dia tidak membalasnya, bahkan mendoakan Dia bisa pahalanya lebih banyak daripada orang yang Salat tahajud dan orang yang berpuasa Kemudian, di antara keutamannya juga adalah akhlak mulia Akhlak mulia adalah tanda sempurnanya iman seseorang Nah maka orang yang akidahnya benar Orang yang imannya bertambah sempurna Maka pasti akhlaknya juga baik Akhlaknya juga bah bagus Perhatikan sabda Rasulullah SAW Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Dan juga Imam Ahmad Dan dinilai sahih oleh Imam Hakim Kemudian uh, Rasulullah s.a.w. bersabda Aqmalul mu'minina imanan Ahsanuhum khulukon Wa khiyarukum khiyarukum Li nisa'ihim. Rasulullah s.a.w. Bersabda Orang-orang beriman yang paling Sempurna imannya adalah Yang paling baik diantara Mereka akhlaknya. Nah, jadi kata Rasul Orang beriman yang Paling sempurna imannya adalah orang yang Paling baik ah, akhlaknya. Orang yang Paling bagus akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebuah contoh bagaimana kita para suami ingin memiliki akhlak mulia terhadap keluarganya atau bagaimana kita bisa berakhlak mulia kepada keluarga kita sendiri. Maka perhatikan hadith ini. وخياركم خياركم لنساءهم sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya sendiri terhadap istrinya sendiri. Maka ini motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lelaki yang terbaik, suami yang terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya sendiri. Jangan sampai kita lebih Berbuat baik, lebih berakhlak Kepada kawan, kepada orang lain Yang ada di luar rumah sana Namun kepada istri, tidak berakhlak mulia Padahal kita hidup bersama dia Tidur bersama dia ya, Suka dukanya bersama dia Waktu banyak dihabiskan bersama keluarga Maka orang yang Paling berhak untuk kita berbuat Baik, yang pertama adalah Keluarga kita sendiri Jangan sampai kebalik orang luar yang Lebih diutamakan, maka ini lah yang dikatakan oleh Rasul orang yang paling baik diantara kalian, ini versi Rasul siapa? orang yang paling baik orang yang berakhlak kepada istri-istrinya maka jangan sampai orang luar rumah yang lebih diutamakan yang lebih berakhlak ternyata orang yang di dalam rumah dia tidak perhatikan, tidak memiliki akhlak yang mulia nah kemudian eh, pembagian akhlak dari sisi hubungannya ada empat yang pertama akhlak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya yang pertama adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang manusia yang berakhlak kepada Tuhannya adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga akhlak seorang hamba kepada Allah diantaranya adalah dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bagian akhlak yang kedua dari sisi hubungannya adalah Akhlak dia kepada sesama manusia Tidak menggibah, tidak hasad Tidak menaruh dendam Tidak menaruh permusuhan ya, Tidak mengejek, tidak memberi gelar Dengan gelar yang buruk dan seterusnya Kemudian yang ketiga adalah Adab dia kepada diri sendiri Seperti sabar Terlebih mendapatkan ujian Mendapatkan masalah ya. Kemudian memiliki sifat malu Itu juga termasuk akhlak dia kepada diri sendiri Agar dia tidak dihinakan tidak dikucilkan karena tidak punya malu Dan seterusnya Kemudian yang keempat ya, Akhlak dia kepada binatang Kepada hewan, kepada makhluk Allah yang lain selain manusia seperti binatang Maka tidak boleh kita menggolimi binatang-binatang Seperti kucing tidak boleh kita golimi, kita sakiti Hewan peliharaan juga tidak, tidak boleh Kalau kita memiliki hewan peliharaan seperti kucing, seperti ikan Maka jangan dia dzalimi, perhatikan makanannya, perhatikan rumahnya, perhatikan kebersihan airnya, kebersihan rumahnya. Karena kita yang menjaga, maka kita yang bertanggung jawab. Jangan sampai dibiarkan, tidak diperhatikan, kemudian dia mati disebabkan kelalaian kita. Maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zalim kepada binatang termasuk akhlak yang buruk mendapatkan dosa. Nah, kepada binatang saja, haram, zolim kepada dia, apalagi kepada manusia, manusia. Kalau kita zolim kepada manusia, manusia bisa menuntut kita di hari kiamat. Dia bisa mengambil pahala kita, kalau pahala kita sudah habis, dosa dia yang akan diberikan kepada kita. Wal Jangan sampai capek-capek beribadah kepada Allah. Kita luar biasa ibadahnya kepada Allah, namun suka menzolimi. Maka hati-hati, diambil pahala kita, maka seakan-akan kita beribadah, tapi pahalanya untuk orang lain. Maka jaga lisan kita, jaga tulisan kita Jangan sampai menggiba, menggolimi orang lah, lain Hati-hati ibadah kita yang capek-capek kita beribadah kepada Allah siang dan malam Namun akhlak kita buruk, lisan kita buruk, tulisan kita buruk, suka menyakiti orang lain Maka hati-hati pahala kita bisa diambil Maka seakan-akan kita beribadah namun pahalanya untuk orang-orang lain Kemudian yang berikutnya Pembagian akhlak dari sisi bawaan lahir dan juga usaha. Maksudnya, akhlak itu, akhlak mulia itu memang dia ada bawaan. Memang dia memiliki akhlak, memang sifat bawaan. Seperti itu orangnya. Ada juga seseorang yang memiliki akhlak mulia, dia harus berusaha dulu. Dia harus, apa namanya, mensifati dirinya. Seperti itu. Nah, contoh misalnya bawaan. Bawaan lahir, oh, ini, ini memang sifat akhlak ini memang sudah bawaan dia Orang ini suka senyum Suka senyum ya. Itu terkadang memang bawaan lahir, memang bawaan dia Sudah Allah berikan dia sifat seperti itu sejak lahirnya ya, Sifat bawaan Seperti suka senyum, ini sudah bagus subhanallah ya Kemudian pemalu, nah, ini ini juga bagus Maka terkadang akhlak itu didapat memang dia bawaan lahir. Ada juga yang harus dia berusaha. Contoh dia memiliki bawaan atau watak perangutan, pemarah. Apakah ini tidak bisa dihilangkan? Maka jawabannya bisa. Maka jawabannya B, bisa. Maka jangan sampai kita memiliki watak yang pemarah. Watak yang cemburut tidak suka senyum. Dia mengatakan, saya tidak bisa lagi. Ya sudah seperti ini modelnya saya diciptakan. Jangan seperti itu. Buat apa Allah menyebutkan akhlak yang mulia di Al Qur'an? Buat apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang akhlak yang luar biasa? Sangat banyak Rasul mencontohkan sendiri. Kalau kita merasa tidak bisa, untuk apa? Maka pasti bisa diusahakan. Ketika kita banyak orang seperti ini, apa namanya? Memang bawaan dia, karakter dia, pemarah. Karakter dia cemberu, tidak suka senyum Karakter dia kasar, terkadang kasar, macam-macam Memang bawaan dia seperti itu Apakah dia tidak bisa lemah-lembut Tidak bisa suka senyum Tidak, Apakah dia tidak bisa uh, lambat marah Tidak emosian? maka jawabannya Dia bisa Selama dia berusaha, maka jawabannya pasti, pasti bisa Maka jangan sampai kita mengatakan Saya tidak bisa berubah, jangan pasti bisa Nah, sebagaimana? Umar bin Khattab, Anhu. siapa tidak mengenal nama ini? Namun apakah kita tahu bagaimana beliau dulunya sebelum masuk Islam? Orangnya kejam, orangnya kasar. Bahkan keluarga beliau yang perempuan pernah dipukul wajahnya oleh beliau sebelum masuk Islam. Keras orangnya, subhanallah. Orangnya kasar. Namun ketika beliau masuk Islam, maka beliau adalah sahabat yang paling lembut hatinya. Ya, sering menangis ya subhanallah orang yang sangat lembut hatinya karena Islam sangat menancap di hati beliau Islam menjadikan beliau memiliki akhlak yang mulia menjadi lembut ya menjadi orang yang tidak marahan maka ini pasti bisa pasti bisa dirubah maka kita berusaha berubah maka kita berusaha apa namanya membaca hadis-hadisnya ya kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa taala Kemudian cara kita mendapatkan akhlak yang mulia. ya Cukup banyak, maka diantaranya adalah bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Caranya bagaimana? Yang pertama, tashihul akidah. Membenarkan akidah kita. Belajar tauhid, belajar akidah. Kenapa? Karena akidah cerminan dari akhlak si yang mengertiqotkannya. Ma maka benarkan akidah kita. Kerana akidah adalah cerminan dari dari kita sendiri Kalau akidah kita benar Akidah kita baik Maka akan tercermin dengan akhlak yang kita yang ditimbulkan oleh akidah yang baik Maka belajarlah tauhid lagi Jangan sampai futur Ketika futur maka dipaksa Ya memang jiwa ini terkadang membawa kepada malas Ingin istirahat Suka dekat dengan bantal, guling, kasur Ya memang seperti itu jiwa kita Nah maka biasakan, paksakan diri kita Belajar akidah, dengarkan kajian Sekalipun kita tidak bisa hadir langsung ya, Karena pandemi seperti ini Maka paksa diri kita untuk hadir ke majelis ilmu Ketika kita terbiasa-terbiasa Maka akan mudah Memang awalnya berat Apalagi setelah jeda yang cukup lama Kurang lebih setengah tahun Tidak belajar langsung kepada gurunya Maka perhatikan masalah akidah Akidah seseorang itu menunjukkan bagaimana akhlaknya. Akhlak seseorang itu menunjukkan bagaimana akidahnya, bagaimana keyakinannya, bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, akmalul mu'mini na imanan, ahasinukum akhlakon al-kamal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka iman ini, akidah ini berkaitan sangat erat terhadap akhlak-akhlak kita. Dan juga akidah kita berupa keyakinan kita. Kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Kemudian Allah membalas apa yang kita kerjakan ya. Kemudian kita tahu bahwa hadisnya orang yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita tahu semua itu ya. Dan kita tahu maka wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah maka perbaiki akidah kita, iman kita maka kita senantiasa belajar, ya, belajar terus, belajar terus. Karena akhlak itu pun juga pembagiannya ada akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah maka kita juga merasa murokobah, ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala sehingga kita takut kepada Allah tidak mau bermaksiat kerana Allah membalas, Allah mengutus atau mengutus para malaikatnya mencatat ya amal-amal amalan kita kita tahu itu ya. kita beriman dengan itu namun kita harus praktekkan kita amalkan sehingga kita benar-benar menghindari perbuatan-perbuatan maksiat jadi kita berima, perbaiki akidah kita perbaiki iman kita belajar terus ya kemudian apa namanya e, kita belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha agung tidak ada kekurangan padanya sehingga kita benar-benar takut kepada Allah takut kita melahirkan akhlak yang mulia terlebih ketika kita sendirian di dalam kamar itu iman kita diuji ya maka seorang muslim seorang hamba senantiasa apa namanya senantiasa berhati-hati berhati-hati ketika kita, ketika dia berada sendirian di rumahnya di kamarnya di tempat kerjanya karena pada saat itu iblis sangat menggoda syahwat Sangat luar biasa menggoda kita untuk mengerjakan perbuatan maksiat Kita merasa Allah tidak melihat Kita merasa malaikat tidak mencatat amal kita, tidak menyaksikan yang kita kerjakan Maka ini juga harus diperhatikan ya Maka ketika kita senantiasa menuntut ilmu terlebih akidah Tauhid Maka melahirkan ketakutan kita kepada Allah Khauf kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita takut kepada Allah, maka kita tidak bermaksiat baik ketika banyak orang ataupun ketika sen sendirian, maka perbaiki akidah-akidah kita. Kemudian juga cara mendapatkan akhlak yang mulia adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ibadah salat. Salat wajib tentu wajib kita kerjakan kemudian tambah dengan salat sunnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka perbaiki salat kita. Belajar lagi salat sesuai dengan tuntunan Rasul dari A sampai Z sehingga salat kita melahirkan apa? Melahirkan kemampuan mampu untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita bisa introspeksi diri kita, muhasabah diri kita sejauh mana kita salat benar atau tidak, khusyuk atau tidak. Jangan sampai sholat tetap jalan Namun maksiat juga semakin nambah Misalnya wal-i'adubillah ada, ada apa dengan sholatnya Orang sholat banyak Namun apakah sholatnya mampu mencegah dia dari kemungkaran Maka jawabannya tidak Maka harus periksa lagi sholat kita Benar enggak Atau caranya enggak salah nih Atau niatnya kah berubah tidak ikhlas karena Allah Ya, Nah ini harus diperhatikan Jangan hmm. sampai sholat namun caranya tidak tahu Bukankah Rasul mengatakan usolli, Salatlah kalian Sebagaimana kalian melihat ku sholat Kita kan tidak pernah melihat Nabi sholat, iya benar Namun banyak hadisnya Para ulama sudah mengumpulkan Hadis-hadis yang berkaitan tentang sholat Nabi Ada sahih Bukhari Ada sahih Muslim Banyak lagi kitab-kitab hadis Yang menjelaskan bagaimana sholatnya Rasulullah SAW kita ikuti Kemudian sebelum sholat berwudu kita ikuti juga wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar wudunya benar sesuai dengan contoh Nabi maka sholatnya pun juga juga benar agar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka so, memperbanyak salat sunnah itu juga bagus ya terlebih bagi orang yang diberikan bala susah menghilangkan sebuah maksiat terkadang ada sebagian orang yang susah untuk menghilangkan satu maksiat terulang terus terulang terus terulang terus gak bisa dia tahan, maka perbanyak sholat sunnah selain yang wajib tentu dia kerjakan maka dia harus perhatikan bagaimana sholatnya benarnya, syarat-syaratnya rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya maka juga tambah dengan sholat-sholat sunnah tambah dengan sholat-sholat sunnah ketika waktu seperti ini waktu duha, sholat duha ketika setelah azan sholat qabdiyah setelah fardu, ba'diyah Amun bangun di tengah malam, jam 3, jam 4, sempatkan 10 menit, 5 menit, sholat tahajud, silahkan. Ya. Perbanyak sholat sunnah, terlebih bagi orang yang susah untuk menghilangkan sebuah kebiasaan berupa maksiat. Kemudian seperti berpuasa juga sangat bagus, terlebih puasa bisa mengendalikan syahwat kita, apalagi laki-laki yang belum menikah. Usianya sudah matang 20 tahun Itu sering syahwatnya memuncak Maka kalau, tia, kalau dia Tidak bisa menikah ya Modalnya tidak ada Ataupun tidak mampu Maka Berpuasalah, sering-seringlah Berpuasa Ketika seseorang meninggalkan makanan Maka syahwatnya melemah Kenapa? Karena Perut yang kenyang, perut yang terisi dengan Makanan itu juga uh, Cepat menumbuhkan syahwat, meninggikan syah syahwat. Ketika dia lapar, maka membuat dia malas untuk apa namanya? melancarkan hawa nafsu-nafsunya. Banyak lagi ibadah-ibadah yang lain seperti zakat mensucikan diri kita, seperti sedekah ya. Dan seterusnya. Maka beribadah kepada Allah itu tips agar kita mendapatkan akhlak yang mulia. Kemudian diantara tips agar kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia juga adalah Dengan berkawan dengan kawan yang juga memiliki akhlak yang mulia Karena watak atau tabiat atau sifat itu menular Kalau kita suka berkawan dengan orang yang menggibah Otomatis kita akan menggibah juga ya. Karena ketika seseorang itu uh, sudah dekat dengan seseorang Berarti ada kesamaan Karena kan gak mungkin dekat, gak mungkin akrab Kecuali dia ada kesamaan pada dirinya Jangan sampai kesamaan itu berupa keburukan Sama-sama suka menggibah, akhirnya akrab Sama-sama suka menyambati, akhirnya akrab Maka jangan sampai kita sama dengan seseorang dari sisi negatifnya, dari sisi keburukannya Ketujuh menggibah, maka kita berkumpul dengan orang menggibah Ketujaman yang bati membuli maka kita akan senang berkumpul dengan mereka Maka ini sangat menular Sifat tabiat sangat menular Cepat menularnya Maka perhatikan teman-teman pergaulan kita Maka kita tinggalkan Jangan sampai bersahabat berkawan dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk Maka kita pun juga akan terikut seperti akhlak mereka Kemudian yang terakhir ya ulang ringkas di antara tipsnya mendapatkan akhlak mulia adalah dengan merenungkan akibat dari akhlak yang buruk. Merenungkan dari akibat akhlak yang buruk. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya juga kata sahabat Abu Hurairah, Rasul pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasul menjawab disebabkan apa? Lisan dan kemaluan. Kalau lisan itu berkaitan seseorang dengan orang lain nggak mungkin dia menyambati diri sendiri nggak mungkin maka dia menyambati orang lain menggibah tadi kemudian apa namanya mengolok-olok membuli sudahnya menghina sudahnya di media sosial orang banyak tahu nah, akibatnya kan sakit hati aib dia dibongkar dia diejek diolok-olok di tengah orang banyak nah, di grup whatsapp nah, itu sama nah maka kata rasul ketika ditanya sebab banyaknya masuk ke dalam neraka karena dua faktor, lisan dan kemaluan. Dan lisan ini paling banyak maksiat lewat padanya. Berdusta lewat lisan, menggibah lewat lisan. Bersumpah dengan sumpah palsu lewat lisan. Mengejek, menghina lewat lisan, mengadu domba lewat lisan. Menggelari orang dengan gelar buruk lewat lisan. Sangat banyak ya dosa-dosa yang ditimbulkan oleh oleh lisan maka perhatikan akibatnya. Akibatnya apa? Yang paling buruk, wali'i adubillah, sebab dia masuk ke dalam neraka. Akhlak yang buruk entah lewat desain ataupun lewat kemaluan. Kemudian para jemaah sekalian yang semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah SWT, maka tips yang berikutnya, ulang terakhir tambahkan, maka sebaliknya, ketika kita ingin memiliki akhlak mulia, maka renungkan keutamaannya. Renungkan balasannya, ganjarannya. Tadi sudah kita singgung bahwa diantara keutamaan seseorang memiliki akhlak mulia maka itu sebab dia masuk surga. Kata sahabat Abu Hurairah, sual Rasulullah saw. Anak terima yudhiluna saljan natafakala takwalah wahusnul khuluk. Nah, Rasulullah saw ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam surga. Maka Rasul menjawab bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia Kita tahu hadisnya subhanallah Oh ternyata akhlak mulia itu banyak menyebabkan umat Rasulullah masuk ke dalam surga Kemudian juga kita tahu bahwa akhlak mulia mendatangkan kecintaan Allah dan Rasulnya Siapa yang tidak mau dicintai, dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya Inna Allah yuhibbus Sabirin. Inna Allah yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kali kalian. Kita tahu hadisnya, maka kita amalkan bahwa orang yang paling Rasul cintai orang yang paling baik akhlaknya Kemudian dekat kedudukannya di mana? Di akhirat kelak bersama Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian kita tahu juga bahwa ternyata akhlak mulia adalah amalan yang memberatkan timbangan di akhirat kelak. Ma min syai'in asqol fil mizan min husnil khuluk. Tidaklah suatu amalan yang paling memberatkan di hari kiamat, di mizan nanti. Daripada akhlak yang mulia Maka akhlak mulia itu pemberat amalan kita ketika ditimbang di hari kia, kiamat Kemudian juga dengan akhlak yang mulia kita bisa sama pahalanya dengan orang yang puasa di siang hari Dan malamnya dia kiamulain subhanallah luar biasa Bahkan bisa lebih Bahkan bisa, bisa lebih Dan akhlak mulia ini adalah ibadah Kita berada di pasar memiliki akhlak yang mulia tempat kerja memiliki akhlak yang mulia di masjid tentunya memiliki akhlak mulia, di tempat pancingan misalnya memiliki akhlak yang mulia kawan habis umpan kita kasih ketika di pasar minta bantuan kita angkatakan kemudian kita senyum kepada orang, mengucapkan salam Rasul mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaw kabi wajin talq kata Rasulullah SAW janganlah kalian benar-benar meremehkan kebaikan sekecil apapun sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, wajah yang senyum. Jangan meremehkan, itu adalah ibadah. Itu adalah akhlak mulia. Senyum termasuk akhlak muli mulia Rasul juga mengatakan tabassumuka liwajihi akhi kalaka shadaqah. Senyumnya kamu ke wajah saudaramu bagimu sada sedekah. Maka itu adalah pahala dan juga termasuk akhlak yang mulia. Nah maka akhlak mulia kita bisa kerjakan dimanapun. Beda dengan sholat ya. Di masjid, di rumah. Kita tidak sholat di tengah jalan. Namun kita mampu berakhlak mulia di tengah jalan. Kita tidak membuang sampah sembarangan ketika berkendaraan. Ada batu kita singkirkan, ibadah. Akhlak mulia kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Di dalam rumah misalnya, tentu kita membantu istri kita menyuci piring, kemudian apa menyapu rumah. Kalau punya hewan peliharaan, kasih makan. Tiap-tiap makhluk yang memiliki nyawa, itu ada sedekahnya. Punya hewan peliharaan, kita kasih makanan, berpahala, kita akhlak mulia, kita berakhlak kepada binatang tersebut. Maka kita, apa namanya, kita melaksanakan tugas kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa bukan, akhlak mulia juga termasuk ibah, ibadah. Ada orang minta tolong kita bantu di pasar kah, di tempat kerja kah, kita memposisikan diri kita suka menolong Subhanallah itu sangat bagus ya. Motto seorang Muslim itu dimanapun saya berada harus ada orang yang saya tolong. Diri saya harus bermanfaat untuk orang lain Subhanallah itu sangat bagus Pian jadikan sebagai moto hidup pian Jangan sampai kita pelit menolong orang lain, membantu orang lain jangan sampai pelit. Ya, posisikan diri kita suka memberikan manfaat di manapun kita berada. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini yang mengkaitkan perkataan Nabi Isa alaihi salam, "Waj'alani mubarakan aina dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi di manapun aku berada. Kenapa beliau orang yang diberkahi oleh Allah di manapun berada, dikarenakan beliau muallimanil khair, atau nefaanil khair, suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan suka memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Maka kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahuwataala, maka posisikan diri kita suka memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain, suka mengajarkan akhlak, mengajarkan kebaikan kemudian membantu orang dengan tenaga, dengan harta, dengan ide, pikiran dia, maka berusaha sebaik mungkin untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita berinteraksi dengan dia. Sehingga apa? Allah memberkahi hidup kita. Ini juga termasuk bagian dari akhlak mulia, suka menolong, suka membantu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ulun-ulang, makna akhlak mulia, dengan makna yang cukup padat yaitu satu bazlun nada memberikan kebaikan pian bersedekah membantu orang fisik pian pian gunakan untuk orang lain maka itu disebut dengan akhlak mulia yang kedua uh, kaful adza tidak mengganggu istirahat kawan lagi istirahat jangan di prank ya teman dikagetin lagi istirahat itu enggak enggak ada akhlak seperti itu jadi orang yang memiliki akhlak tidak mengganggu keluarga, teman, tetangga, tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu binatang juga. Kucing lagi tidur, eh pian tendang, nah ini tidak memiliki akhlak. Yang enggak ada akhlak orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, ikhtimalul adza, menahan gangguan orang lain. Ketika diganggu sabar, bahkan didoakan subhanallah. Seperti seorang ulama Ibnu Aun ya. Beliau kalau digibah disebutkan aib beliau ya beliau diejek maka beliau apa mendoakan barakallahu semoga Allah memberkahimu kita doakan hadaka Allah hadahulah semoga Allah memberi dia hidayah maka termasuk akhlak mulia kalau diganggu kita tidak membalas kita sabar kita apa namanya tidak membalas kita sabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa taala akhlak mulia pertama badlun memberikan kebaikan yang kedua kaful ada tidak mengganggu, yang ketiga menahan gangguan dengan sabar. Wallahu a'lam biswasab. Ini yang Bismillah sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam biswasab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik. Aşşhadu aļla illāhi ilā anta astaghfiruka wa taubu ilaikum. ⁱṣ-ṣalāmu alaikum wa rahmatu